Yang berikut ini langsung aja kita gojang lagi. Ada Ramayana dan ada juga Ratu Anggunya Indonesia yang bakal memberikan terbaik. Tepuk tangan buat Lala Widi Nyupalabah. See on oh lo